In berita pagi di si hari ini 6 April 2021 bersama saya Ardian Syah dan rekan saya Ariga Pratama. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini dari Bener Meriah. Syadaraun dari Bener Meriah diberitakan aksi pencurian di siang bolong kembali terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Kali ini uang senilai rp 262 juta yang diletakkan dalam mobil raib. Korban kaget melihat uang tidak ada lagi dalam mobilnya. Pencurian itu diduga terjadi di kampung Belang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah kemarin. Korban pencurian menimpa warga Kampung Musara, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Banar Meriah yang bernama Mahmud, 48 tahun. Kapolres Bener Meriah AKBP Sisyono Adiwijaya SIK melalui Kasubak Humas Ibtu Yufrizal mengatakan, terkait kehilangan uang itu korban sudah membuat laporan polisi ke Polsek Bukit. Menurut Yufrizal, korban sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat berangkat dari Kecamatan Pinturi Megayu menuju Bank BRI Cabang Simpang Balik. Ia dengan menggunakan mobil Toyota Innova pergi guna mengambil uang tunai di bank tersebut senilai 300 juta lebih. Setelah dari bank itu, selanjutnya korban menuju toko UD Giatani yang terletak di Gampung Belang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Tiba di sana, korban berbelanja barang kebutuhan kedai dengan mengambil uang tunai dari dalam mobil senilai 50 juta rupiah. Lanjutnya, namun di dalam mobil korban masih ada sisa uang senilai 260 juta rupiah lebih yang dibalut menggunakan plastik dan diletakkan di lantai mobil itu. Disebutkan, setelah selesai berbelanja korban masuk ke mobil dengan tujuan kembali ke kecamatan Pinturi Megayu. Saat itu juga korban sontak melihat uang yang diletakkan dalam mobil itu hilang. Kita lanjut lagi berita pagi Nisdarlun setelah dari Bener Meriah. Kali ini ada berita dari Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Kepolisian Resort Aceh Jaya mengamankan seorang pria yang diduga pelaku pencurian mesin bot tempel milik nelayan. Data yang diperoleh dari Satuan Resurse Kriminal Polres Aceh Jaya terduga pelaku diketahui bernama DI, 31 tahun, warga desa Padang Datar, Kecamatan Krungsabi, Kabupaten Setempat. Kapolres Aceh Jaya, KBP Harlan Amir melalui kasat reskrim AKP Mipta Huda Diza kemarin mengatakan jika penangkapan DE dilakukan setelah adanya laporan kasus pencurian, pelaku diamankan di kawasan kota Sebulsalam, tepatnya di sebuah rumah makan. Ia menambahkan saat dilakukan penangkapan diketahui terduga pelaku hendak membawa barang curian itu ke Medan. Saat ini pelaku telah diamankan ke Mapolres Aceh Jaya guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Syadara Lun, setelah dari Aceh Jaya kali ini ada berita dari Aceh Singkil. Selama dua hari, dua malam, Deddy Susanto, 37 tahun nelayan asal Kilangan, kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, terombang ambing di tengah lautan. Hal ini akibat perahu yang ditumpanginya diterjang badai pada Sabtu 3 April 2021 lalu. Ia pun hanyut ke Pulau Dundun, kecamatan Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Kira-kira 23 mil laut dari lokasi ia memancing di sekitar Berok Singkil. Korban pasrah di tengah keletihan mendera sekujur raga, namun takdir masih membawanya selamat. Dalam kondisi kritis lantaran tak mendapat asupan makanan dan kedinginan, melintas But Si Bolga tujuan simelu kemarin. Di atas But Si Bolga, ia mendapatkan pertolongan pertama, selanjutnya dibawa berlayar. Saat pelayaran itu, Bud Sibolga bertemu dengan tim pencari sehingga Dedi Susanto langsung dibawa pulang ke Aceh Singkil. Sudarlun dari Singkil kita beralih ke Aceh Besar. Sudarlun Muhammad Rafiresha, 13 tahun warga Gampung Lamara Engkit, kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemarin. Peristiwa yang merenggut nyawa ini terjadi di jalan air terjun Gampung Lam Aratunong, kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar kemarin, di mana sepeda motor yang dinaiki korban dan saudaranya diduga menabrak truk Mitsubishi. Demikian disampaikan Dir Lantas Polda Aceh Kombes Polisi di Kisondani SIKMH yang dihubungi Serambi kemarin. Dir Lantas Polda Aceh mengatakan pada saat kecelakaan, sepeda motor Honda Beat yang dinaiki korban Muhammad Rafi Resha berboncengan dengan abang kandungnya Muhammad Nafis Resha, 14 tahun. Keduanya melaju dari arah desa Lam Aratunong menuju air terjun. Sementara mobil truk Mitsubishi Kol yang disopiri Anwar 41 tahun warga air dingin Simelu Timur Kabupaten Simelu melaju dari arah berlawanan yakni dari air terjun menuju desa Lam Aratunong. Tiba di lokasi kejadian, diduga sepeda motor yang dikendarai abangnya melaju dengan cepat dan hilang kendali di tikungan sehingga masuk ke lajur kanan jalan dari arah air terjun menuju desa Alam Aratunong dan menabrak bagian belakang mobil truk Mitsubishi yang datang dari arah berlawanan. Sementara Navis Reza mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan penanganan medis dan telah dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Sedangkan jenazah almarhum Muhammad Rafi Reza, 13 tahun, telah dibawa pulang ke kampung neneknya di Ulim, Kabupaten Pidicaya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Darlun sebagai salah satu langkah konkret dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien baik di pusat maupun daerah, Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia atau Kemenko Perekonomian bersama kementerian, lembaga, asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKD 2021 yang merupakan perhelatan pertama di Indonesia. Mengangkat tema Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia, VEGDI digelar selama empat hari, mulai 5 hingga 8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran atau launching, pameran atau showcase, diskusi wawasan pimpinan atau leaders' insight, dan gelar wicara atau talkshow. VEGDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berkaitan berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam kesempatan acara juga dilakukan peluncuran Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD sebagaimana keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021. Gubernur Bank Indonesia Peri Warijo dalam pembukaan acara menyampaikan BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Kode Indonesia Standar atau QRIS sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GBBI Mempersiapkan Fast Payment 24 7 pembayaran retail menggantikan sistem kliring nasional Bank Indonesia atau SKNBI guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standarisasi Open Application Programming Interface atau Open IP, dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kerangka strategi nasional ekonomi digital disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Syederalun, untuk informasi nasional ada kabar seputar Jakarta Mendageri Tegur Keras Gubernur Papua ke Papua Nugini tanpa izin. Syadrarhun, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, memberikan teguran keras kepada Gubernur Papua Lukas NMB karena melakukan kunjungan ke Papua Nugini tanpa melakukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan, itu melanggar hukum dan ada sanksinya, namun sementara ini diberikan teguran keras. Dijelaskan Mendagri, setiap kepala daerah wajib mengajukan izin ...jika hendak berpergian ke luar negeri. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah... ...dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2019... ...tentang tata cara perjalanan ke luar negeri... ...di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah. Mendageri juga menuturkan Gubernur Papua Lukas NMB... ...beralasan perjalanannya ke luar negeri... ...dalam rangka menjalani pengobatan. Namun dikatakan Mendageri, hal itu tidak dapat dibenarkan... Sebab setiap pejabat publik atau kepala daerah mengikat aturan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Ia menjelaskan, Gubernur Papua tidak pernah mengajukan izin kepada Kemendagri Padahal kalau memang urgen, komunikasi dengan dirinya sebagai otoritas yang memberikan izin Setelah itu surat menyusul, kalau memang tujuannya untuk kepentingan kesehatan, pasti diizinkan Mendagri pun berharap pelanggaran tersebut tak diulangi lagi termasuk oleh kepala daerah lainnya. Ia berharap semua kepala daerah taat terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Ankara Turki merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Darlun Turki kemarin menahan 10 pensiunan laksamana seusai mengkritik pemerintah. Mereka mengirim sebuah surat yang ditandatangani 100 orang lebih untuk memperingatkan terhadap kemungkinan ancaman perjanjian yang mengatur penggunaan saluran air utama atau selat Turki. Dilansir dari Arab News, kantor kepala kejaksaan Ankara mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 10 orang tersebut. Jaksa juga memerintahkan 4 tersangka lainnya untuk melapor ke polisi Ankara dalam waktu 3 hari memilih untuk tidak menahan mereka karena usia mereka. Para laksamana menggunakan deklarasi untuk mengkritik Selat Istanbul, jalur air buatan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Marmara, sehingga memudahkan lalu lintas pengiriman di Selat Bosporus. Mereka juga membahas yang kemungkinan revisi Konvensi Montreux 1936 yang membahas tentang kendali Selat Istanbul. Ternyataan mereka memicu pertemuan Komite Pusat yang mendesak dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa kemarin untuk membahas masalah tersebut secara rinci. Kepala Kantor Jaksa Penuntut Umum Angkara telah meluncurkan penyelidikan terhadap para penandatangan petisi tersebut. Salah satu penandatanganannya adalah Gurdennis yang berusia 63 tahun. Ia adalah arsitek doktrin maritim Tanah Air Biru, Turki, dan visinya mendapat popularitas yang meningkat tahun lalu dengan aktivitas negara di Mediterania Timur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota. Demikian informasi pagi di Selasa, 6 April 2021.